Baik jemaah sekalian kita awali dengan sama-sama Bacalah bas-bas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alladhi angzalat saqeenata fi kulubil mu'minin Liyazdadu imanan ma' Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Al-mabu'usu rahmat alil alamin Allahumma fasalli wa salim mabarik ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junulihi Wa man tamassaka bisunnatihi Wa man da'a bi-da'watihi Wa man jahada fi sabilihi Wa man tabi'ahun bi-ihsan ila yaumil qiyamah Faqala Allah Ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna Iyayuhalladhina amanuttaqullah Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum amalakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'in laha Wa rasulahu Faqada faza Fawzan azimah Jamaah sekalian Mengawali kajian kita Bada juhur ini pertama-tama Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga istri dan anak-anak kita yang kita tinggalkan setiap hari. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu SWT. Kita diberikan istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya saat kita tidak ada di rumah. Dan juga kita diberikan anak-anak yang insya Allah. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehat. Cerdas, kuat. Dan insya Allah. Mereka akan menjadi penerus Generasi salafus soleh Yang memimpin yang membawa umat ini Kepada kehidupan yang lebih baik Jamaah sekalian kita sudah berada Pekan terakhir bulan safar Pekan depan kita sudah masuk Robi'ul awal Tema kita pada siang hari ini Terkait dengan keluarga sakinah Saya Saya Ingin kita memberikan perhatian sedikit tentang Kedermawanan dalam keluarga Ya mudah-mudahan materi ini Karena ini kebetulan akhir tahun miladiah Semoga saja Istri-istri kita Dia akan merasakan Bahwa suaminya amat sangat dermawan Bukan suami yang pelit Bukan suami yang Menahan hartanya Untuk istrinya Ya mas kalian Dalam bahasa Kata dermawan itu Bermacam-macam Kalau dalam hadis Abu Hurairah Ada istilah Munfiqoh Munfiqoh Jadi Jadi Setiap hari akan turun dua malaikat di mana dua malaikat itu berdoa. Ya Allah, balaslah orang yang munfiqah, yang senantiasa mendermakan hartanya. Sebaliknya, ada satu malaikat yang berdoa, "Ya Allah, tahanlah bahkan dalam redaksi binasakanlah orang yang selalu menahan hartanya." Kalau istilah orang Arab dermawan itu lebih banyak dengan kata jawad. Jawa. Jadi biasanya orang Arab tuh suka ada nama, nama depan apa? Biasanya kalau nama Muhammad di belakang mereka suka tambah jawad, ya. Ini kata yang umum di orang Arab gitu. Ada juga dalam istilah yang baku namanya orang yang karam. Ya, orang yang haram Artinya karena kedermawanannya itu kemudian dia dianggap mulia Tapi menarik menurut Al-Ghazali Bahwa kedermawanan itu bukan kedermawanan harta sebenarnya Tapi yang dimaksud kedermawanan itu adalah kedermawanan hati Karena kalau kita memberikan sesuatu pada istri, apalagi itu kita sebut nafkah, kita tidak bisa lantas disebut orang dermawan. Karena nafkah itu bukan berarti kita menjadi dermawan. Nafkah itu kewajiban. Ada yang tahu berapa besaran nafkah? Kalau saya lihat di brosur itu ada ustaz apa ya? Fikul mal ya, fikih harta ya. Ustaz apa namanya? Iya Mas Ada yang tahu nggak berapa besaran nafkah suami pada istri? Biasa uang yang anda terima dari usaha, apalagi gaji diserahkan nggak ke istri? Nggak kan? Sesuai kebutuhan ya. Ada nggak yang gaji utuh serahkan ke istri? Ada nggak? Wah, luar biasa anda. Kutuk, masih ke istri? Percaya? Masya Allah. Barakahalafik. Dalam referensi Islam, Imam Syafi'i yang pertama sekali mengemukakan pendapat tentang besaran nafkah suami pada istrinya. Berapa besaran nafkah? Kata beliau. Kata beliau Besaran nafkah itu adalah minimal Kan kita orang islamnya lebih banyak senang dengan minimalis Ya kalau besar paling gede kan relatif Standarnya minimal Berapa itu minimalnya? Kata beliau Seberapa besar tiap bulan ayahnya memberikan kepadanya Waktu dia masih gadis Itu standar nafkah menurut Imam Syafi'i Rada Makanya itulah berisiko kalau kita nikah dengan anak orang kaya. Kalau tiap bulan bapaknya ngasih dia nafkah, dalam bentuk apa istilah bilang, jajan atau uang. Sebulan itu bapaknya ngasih dia 10 sampai 15 juta. Maka standar nafkah setelah dia menikah. Seperti itu kata Imam Syafir. Jadi kalau anda ngasih gaji anda yang 15-20 juta itu ke istri. Itu baru nafkah. Belum berderma anda. Ya Allah. Habis ustaz kalau begitu. Jadi. Itu yang ada standar dalam. para fuqaha' tentang ini nah kita bicara tentang kedermawanan jadi sebenarnya kedermawanan menurut Al-Ghazali itu pemberian yang kita berikan pada orang lain dengan kerelaan hati itu yang mereka definisikan dengan kedermawanan jadi tidak ada kaitan dengan bayar hutang itu enggak mungkin orang yang bayar hutang enggak mungkin disebut dermawan kewajiban membantu orang tua itu tidak disebut dengan de kedermawanan apalagi menafkahi istri apalagi kalau misalnya yang kita nafkahi istilah kita mohon maaf ya begitulah Ustaz pas pasan 2P istilah kita itu nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah kedermawanan dalam Islam kalau kita bercermin pada Rasulullah Ternyata setelah para ahli sejarah membawa, membaca, membaca sejarah tentang para nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh para nabi yang lain bukan karena ibadahnya, karena ibadah umat Islam dibandingkan dengan ibadah umat terdahulu jauh pak bandingannya. Rasulullah dalam bentuk ibadah mahdoh itu paling berat kemulain. yang kakinya sampai bengkak. Kita Ramadan satu bulan, Pak. Itu pun magrib buka. Nanti puasa lagi setelah subuh. Tapi umat Nabi Musa, Anda baca dalam beberapa riwayat, ibadahnya Nabi Musa 40 hari 40 malam puasanya. Hanya berbuka pada waktu maghrib dan mulai waktu isya berpuasa lagi. beran, bahkan dalam surat al-baqarah ben, dalam bentuk taubat dalam bentuk orang taubat ya itu sampai ada istilah faktulu anfusakum itu sampai ada level dengan membunuh diri mereka sendiri. Langsung tak lantas apa keistimewaan rasulullah kemudian dimuliakan selain risalahnya yang lebih lengkap tapi semua para nabi mengakui kedermawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah meriwayatkan Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah tiga hari berturut-turut Dalam Tiga hari berturut-turut itu makan kenyang Pasti ada seling Kalau bukan sehari berikut dua hari enggak makan Bukan berarti Rasulullah enggak punya loh Ingat seperlima 20% Al-Anfal ayat 41 Ayat 41 gonimah harta rampasan perang milik Rasul menurut Allah ketentuannya mutlak tapi di rumah Rasul paling tinggi tersisa pada malam hari dua potong roti itu pun Rasul akan mengungkapkan pada Aisyah ya Aisyah bagikan kepada sahabat yang lain, karena di tengah Rasul Rasul tinggal di Masjid Nabawi ada istilah Ahlus Sufah Ahlus Sufah itu Kalau bahasa sekarang itu marbot, ya tinggal di seputar masjid, tapi levelnya Abu Hurairah, Anas bin Malik, ribuan hadis, hafal Quran, ya seperti itu. Jadi Rasul tidak pernah menyimpan, bahkan setiap malam, kenapa beliau harus kiamulail? Karena setiap malam beliau tidak punya lagi simpanan untuk hari esok. Itulah beda dengan kita. Kenapa kita tidur ngorok tenang? Karena tabungan masih banyak. Masih ada tabungan kan kita jujur aja benar sih waktu tidur Bismiakallahu maahya wa Bismiakamu dengan namaMu ya Allah aku hidup dan dengan namaMu aku mati. Tapi saya punya tabungan ya Allah. Begitu kita. Kalau Rasul itu tidur memang sama sekali tidak ada lagi yang disimpan. Itu yang membuat para Nabi tidak bisa meniru. melakukan seperti baginda rasulullah bahkan ada seorang sahabat yang datang membawa satu nampan kurma kepada rasul besoknya rasul balas dengan satu nampan emas ya allah kata sahabat saya tidak pernah melihat orang yang membalas kebaikan orang lebih baik daripada muhammad membalas kebaikan manusia bahkan kita tahu pada perang hunain selesai perang apa namanya waktu itu kita kalah Dan kemudian setelah itu ada perang dimana orang-orang yang baru putuh maka orang makkah itu kemudian baru masuk Islam. Mereka kemudian ikut perang, kemudian pembagian gonima, hampir semua itu gonima diserahkan kepada orang makkah. Kepada orang makkah. Sampai orang Madinah berkata, Muhammad sudah lupa dengan kami. Tapi kemudian Rasulullah mengumpulkan saat panggil semua ahlul Madinah. Ketika mereka sudah berkumpul, kata Rasulullah Sallam, maukah kalian? Ya, ketika orang-orang Makkah yang baru masuk Islam ini pulang ke rumah, mereka membawa harta dunia, sementara kalian pulang ke Madinah membawa Allah dan Rasulnya. ya Allah, menangis mereka semua. Kenapa? Karena Rasul selesai Fatum Makkah tidak tinggal di Makkah, dia kembali ke Madinah. Makanya Madinah itu. sebagai bentuk ta'zim, penghormatan Allah kepada Rasulullah tempat di mana beliau tidur dan sholat itu menjadi tempat yang sangat diijabah oleh Allah yang kita sebut dengan istilah rawda nah sekarang bagaimana bentuk kedermawanan dalam agama kita ini sebenarnya kalau mau jujur saya mau coba dulu satu-satu Waktu nikah, sempat nggak beli cincin untuk istri? Sempat. Sudah berapa tahun menikah? Oh, baru setahun menikah? Nah, ini bagus. Saya mau nanya, kalau benar Anda ya, berapa lingkar jari istri Anda? Berarti cincin yang beli orang tua. Kakak. Oh, ngasih mentahnya aja ya. Oh, gitu. Ini yang kasih gaji utuh. Terakhir beli cincin pada istri kapan? Sudah berapa tahun menikah? 9 tahun. Terakhir beli cincin pada istri. Ini bukan cincin mahar ya. Itu kewajiban kalau mahar. Kapan? 3 tahun yang lalu. Masih ingat berapa lingkar? Yoh. mana yang biasa bagi batu akik hafal ini mas itu berapa lingkar jari anda hmm. seukuran keringan dong ya oh, gitu. anda tahu nggak siapa orang yang paling pelit ya Walaupun istri anda itu soleha, ahli ibadah, hafal Qur'an, anda belah dadanya, dia pingin ada cincin ya Allah, kasihan. Suaminya ya Allah, lihat jam tangannya aja gede begitu ya Allah. Anda tahu kenapa seorang wanita suka dengan cincin? Cincin itu lambang apa? Dia bangga bahwa dia punya suami. Saya ingin memberitahukan pada Anda apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan cincin untuk Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cincin untuk Fatimah. Walaupun cincin Fatimah yang terakhir itu adalah cincin warisan dari Khadijah, ibundanya. Karena cincin beliau itu banyak disedekahkan kepada orang yang datang menemui Rasul meminta sesuatu dan Rasul tidak punya apa-apa lagi. dan Rasul melihat Fatimah apa yang kau miliki ya Rasul ada ini kata Rasul yang satu itu boleh, yang satu jangan kenapa? itu warisan dari ibu muhalijah sampai terair kali karena Rasul juga tidak punya apa-apa Fatimah akhirnya mau menyerahkan cincin yang ditinggalkan itu yang disebut dengan kedermawanan jadi dermawan itu tidak tunggu jadi harus orang kaya saya ingin menyampaikan Mungkin dari tadi anda Ustadz itu kan dulu zaman dulu teori lah Ustadz. mau lihat zaman sekarang. Memang kalau menjelaskan ini lebih hidup Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur itu Ustadz yang dikenal dengan dulu sebelum beliau aktif membangun pondok pesantren uh, PPA ya Tafis Al Quran. Kemarin tanggal 22. mengundang Syekh Ali Basfar, imam besar Masjid Madinatul Munawwarah. Beliau dulu sangat dikenal dengan Ustaz Sadaqah. Tapi karena beliau kemudian mengumpulkan sebagian dana masyarakat, membangun beberapa usaha hotel dan dipanggil oleh OJK, sekarang beliau agak merem tentang itu dan beliau fokus pada PPA. Beliau punya pengajian yang unik Saya sampai nggak percaya. Sampai beli rekamannya. Kalau Anda ingin melihat teori ini. Kalau tadi Rasul. Itu secara teori global. Ah, mungkin pengalaman beliau ini kita anggap mulog. Kalau dalam kurikulum muatan lokal. Ah, itu dia. Anda mau tahu bagaimana orang-orang yang dia kumpulkan. Orang yang dia kumpulkan itu adalah. Tukang nasi goreng. Tukang cat Tukang bengkel Tukang ban, Dia punya community pengajian Khusus itu Dan anehnya Orang-orang itu sekarang Semuanya adalah orang-orang yang berhasil Salah satunya adalah Haji Abdul Malik Haji Abdul Malik Inilah yang terinspirasi Oleh Ustadz Yusuf Mansur Sehingga beliau menulis sebuah buku Yang cukup bestseller judulnya kun fayakun. Tapi Fazhi Abdul Malik melarang untuk membuka seluruh ceritanya. Ada buku kecil sebenarnya sempat diterbitkan di Kompas, tapi kemudian buku itu habis dan tidak diterbitkan lagi. Judulnya Kumpulan Doa-doa yang Diterima oleh Langit. Dan ternyata itu adalah doa-doa orang-orang yang tadi statusnya Anda mau tahu si Haji Abdul Malik sekarang tinggal di Tangerang, punya bengkel, sudah menghajikan istri, bahkan orang tua dan mertua. Tahu nggak apa status dia sebelum dia punya bengkel? Saya bilang ingat dermawan itu tidak harus jadi orang kaya. Status dia adalah, kalau bahasa keren di lingkungan ini namanya broker. Cuma kalau broker ada keuntungan bayar pajak. Kalau level bawah broker itu ada namanya maklar. Betul ya? Kalau yang paling bawah apa? Apa? Calo si calo, tapi jangan lihat Ustadz. calo gitu ya. Saya mau beritahu bagaimana kehidupannya Haji Abdul Malik ini. Betawi asli, SD enggak lulus. Ya. Kalau dia punya dua kelebihan Yang mungkin kita kalah dengan dia. Pertama, hampir jarang orang lihat dia masbuk dalam sholat. Tahu nggak? Bain al-azan wal-iqamah, itu ada doa yang pasti dihijab oleh Allah. Si Malik, dia nggak pernah ninggalin ini. Kenapa? Dia nggak mau ketinggalan antara azan dan Iqomah kecuali dia di masjid. Dan kalau dia berdoa, doanya panjang sekali. Tapi ternyata isi doanya cuma satu Ya Allah Jadikan lidahku ini Kalau nawar sesuatu Ya Allah Berhasil Ya Allah Statusnya calo. Dan satu lagi Ini yang saya bilang Kedermawanannya Yang orang bilang gila Apa itu? Si Abdul Malik Kalau dia dapat untung Jual tanah Ada selisih lima juta Tahu nggak? Yang dia ambil Yang dia kantongin sejuta yang dia bagi 4 juta sejuta berapa persen itu? 20 yang dia bagi 4 juta 80 orang bilang, Lik, lu gila masa untung 5 juta lu coba kantongin sejuta kira-kira kalau manusia normal untung 5 juta ente deh. untung 5 juta berapa ente bagi? Yang normal nih, kira-kira yang sadar kan kalau enggak sadar mungkin kayak dia ini. Makanya orang bilang gila. Untung 5 juta. Berapa persen ente bagi? Kalau 10% kan 500.000. Gitu kan? Kalau 5% berarti 250.000. Kalau standar fikih 2,5%. Ya Allah. Berapa ente bagi? 5% Ya memang kata allah Nabi orang beriman tuh nggak mungkin mencuri, tapi kalau pelit iya. <SILENCIO> ini yang membuat kita mayoritas di negeri ini, tapi tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri kita. Kenapa? Kita orang beriman iya, ushul sujud, tapi kalau sudah bicara harta, wuh ya allah. si Abdul Malik 5 juta sejuta yang dia kantongin, apa alasannya? bagaimana ane mau ambil 4 juta, modal ane apa? kagak pakai tender yuk modal ane cuma ludah dan lidah buatan Allah wajar dong, kalau untung 5 juta cuma sejuta yang dia ambil 10 juta, dia pakai standarnya sama, 10 juta yang dia simpan 2 juta, 8 juta yang dia bagi, Masya Makanya dia hanya dalam waktu tiga tahun, alhamdulillah sudah punya tempat tinggal, milik. Tahun keempat dia nikah sama orang Betawi, Fatimah. Ya, gimana orang nggak suka? Orang baik begini. Cuman ceritanya memang agak repot. Sesempurnanya laki-laki punya kekurangan. Karena dia terlalu baik dengan orang, suka bersedekah. padahal calok loh tapi orang anggap dermawan banget, bayangkan ya, 80% dia bagi dari keuntungannya cari pengusaha mana di Indonesia yang bagi keuntungan 80% pemilik facebook saja kemarin baru mengatakan, dia punya anak sejak dia punya anak karena gembiranya punya anak, punya keluarga dia berencana membagikan sahamnya 99% itu pun bertahap dan bersyarat. si malik kagak pakai syarat-syarat Pak apa yang terjadi dalam kehidupannya yang enak itu adalah ternyata tidak semua manusia sempurna. Si Malik karena terlalu baik dengan orang terlalu dekat dengan orang lain termasuk wanita dia tak tahan lihat yang bening-bening sama persis. Puncaknya Pak Timah kagak tahan dia lihat dia mergokin Malik. Barang sama seorang wanita gak sampai perzinahan cuman bagi seorang wanita betawi yang terjaga hidupnya terjaga kehormatannya hari itu dia bongkus pakaiannya taruh di koper datang cium tangan klik, gua pamit pulang ke rumah babih, ya Allah timih, lu tega bener kagak ada, abang yang tega udah punya istri selingkuh lagi, ya Allah pulang tuh satu orang itu Anda tahu, ternyata betul dalam sebuah riwayat ada dua dosa yang tidak ditunda azabnya oleh Allah. Yang pertama ukukul walidai durhaka pada orang tua dan yang kedua adalah mengkhianati istri. Ya Allah, dia kerjaannya cuma calo, mengharapkan jasa dari orang banyak. Allah tutup pintu rizkinya. Dalam waktu enam bulan semua yang dia punya hampir habis. dan sebulan terakhir dia berhutang kepada orang Cuman sayang orang yang dia berhutang adalah lintadarat hari itu hari ahad pak jam 7 pagi Fatimah datang bawa surat bang ini surat dari pengadilan agama besok senin sebelum juhur abang datang kenapa? kita cerai ya Allah selesai Allah tutup jam 10 pagi empat pria badan besar tegak datang Leh, dah sebulan lebih hutang ente. Di kita nggak kagak bisa lebih dari sebulan. Besok jam sepuluh pagi hutang sama bunga 15 juta. Padahal hutangnya kecil kecil, Pak. Kagak ada duit. Ini rumah ente kita ambil. Ya Allah, Fatimah bilang sebelum Juhur. Ini jam sepuluh pagi. Ya Allah. Terakhir apa? Dia punya anak laki-laki yang tidak dia apa yang dia tahan tidak disuruh ikut sama Fatima sebagai hiburan. Cuma seminggu sudah panas nih anak, enggak bawa ke dokter. Tamat selesai. Pak, dalam keadaan seperti ini, ini orang yang dermawan, apakah begini nasibnya? Setan datang alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jin kata setan daripada lu melayang bini lu melayang anak lu melayang rumah lu melayang mendingan lu duluan melayang apa yang ada apa yang ada ah itu jangan diingat-ingat itu dong cuma dia cara bunuh diri tidak dengan cara minum cairan dia khawatir palsu zaman sekarang kan banyak palsu <laughs> cuman muntah bawa ke rumah sakit nambah hutang dia pakai cara konvensional di betawi itu kamar mandi biasanya di luar rumah kamar mandi biasanya ada gantungan kan dia buka tuh tali gantungan dia ukur lumayan lebih 15 meter dia ikat nih orang udah tega pokoknya bunuh diri deh daripada pusing waktu dia mau keluar kamar mandi ya kayak gini kan ini kesenggol gayun itu gayun jatuh ada air kepercik ke wajahnya istighfar si malik astagfirullah bentar lagi gua bunuh diri mendingan gua wuduk deh hitung-hitung dalam keadaan suci ya Allah dia betul. Betul. selesai berwuduk masuk ke kamar kan di betawi itu sebagian gak ada pelapan tuh dia tarik ke atas tarik cukup kuat Pas dia tengok ke bawah Astagfirullah Ada sejadah Ah hitung-hitung gua sholat dulu deh Karena kalau selesai sholat Kemudian bunuh diri Husnul Khotimah Menurut orang ini Dia tidak sholat Pak Apa yang terjadi Namanya orang Betawi Pak Ya Sederhana berpikirnya Mohon maaf nih ya Saya tidak ingin mengusilkan Tetapi Ini kisah memang Langsung kan namanya bulu diri itu nggak bisa langsung tali diginingin nggak mati lah pak harus pakai kursi atau meja jangan diingat nih dia tarik meja pak pas dia mau injak tuh meja istighfar lagi dia Astagfirullah. di Betawi nggak mungkin orang Betawi yang di kampung nggak ada buku namanya majmu' syarif majmu' itu kumpulan-kumpulan Asyarif syarif kemuliaan kumpulan doa-doa kalau di kita ada zikir pagi dan sore atau ada uh, maksuron pas dia buka mak apa mak surat apa majmu' syarif dia buka pas dapat surat al-imran 26 27 hafal baik-baik al-imran 26 27 kalau Anda mau niat bunuh diri baca dulu ini ayat kulillahuumma malikal mulki تُتِلُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُذِئُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ Al Imran 26 27. Disunahkan sebelum kita berdoa membaca ayat ini. Malik baca terjemahannya. Ya Allah, itu Al Imran 27 dia kaget. Ternyata Allah bisa bikin malam jadi siang, siang jadi malam. Yang hidup jadi mati, yang mati bisa hidup. Tapi yang menarik bagi si Malik redaksi terakhir, wa tarzuqu man tasaoo bighairi hisab. Allah kalau sudah berkehendak, Dia bisa beri rizki kepada siapa saja tanpa ada hitung-hitung. Kata si Malik, Ya Allah, bini gua minta cerai, rumah gua mau disita. Ya Allah, anak saya sakit. Ya Allah, kalau engkau bisa merubah malam jadi siang, mati jadi hidup, Ya Allah, saya minta Ya Allah, bangkit kembali dia, Ya Allah. Malam itu biasa setelah majmuk sharif, ujungnya baca surat. Yasin, Yasin berapa ayat? 83. Ingat loh, walaupun anda tidak suka dengan surat Yasin, hadis tentang surat Yasin itu adalah yang dipertentangkan. Mengkhususkan baca surat Yasin itu yang dipertentangkan. Tapi surat Yasinnya nggak ada masalah. Kurang. 83 ayat. Ayat ke 82, Malik berhenti di ayat ini. Innama. amruhu ida arada syai'an ay yaqulalahu kun fayakun si malik lihat terjemahannya kalau Allah berkehendak dalam suatu urusan maka cukup dengan kalimat kun fayakun kata semalik ya Allah aku enggak jadi deh gantung diri ya Allah malam itu dia baca tabarak baca wakiah doa zikir istighfar Sampai jam 5 subuh, ajan-majan subuh. Dia sudah enggak kuat ke masjid. Lung dia, enggak tidur. Selesai subuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baru istighfar. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Pintu rumah dia digeder orang. Istighfarnya lebih cepat. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Itu debt kolektor bilang jam 10. Ini jam 5 sudah ada. Dari mana duit? Berapa hutangnya? 15 juta. Tapi dia lihat tiak tali masih utuh, nyawa masih utuh. Kalau nyawa Allah selamatkan, apalagi cuma rumah. Tarik baju dikit, keluar dia. Pas dia buka pintu, ternyata bukan dep kolektor, tapi sohib Lama, namanya Abdus Somad, sama betawi juga. Kata si Somad gini, bang, tolongin aneh bang. Jam 5 subuh kita buka pintu rumah ada orang datang kata si malik apa lu bilang bang tolongin aneh bang allah. dalam hati si malik apa ada orang yang lebih sedih dari saya ya allah ditarik lu masuk dulu deh Pas si somat masuk somat kaget pintu kamar kebuka dia lihat kok ada tali ya allah lih lu ngapain tali diceritaklah a b c d Aduh ya Allah Bang saya datang meminta tolong Abang kan terkenal disannya Kalau nawar orang itu enggak pernah ada barang harga bisa tetap pasti geser Di Rio ada gudang tua banyak besinya bang Kita lagi punya duit nih bang Abang tawar dia bang Kata si Malik wah mantap juga ini Selesai deh ini rumah Gini aja Mat ente pergi ke bank ke atau kemana Lu cari duit 50 juta sebelum jam sepuluh harus datang, kagak datang, batal bisnis hutangnya berapa ya? Eh? 50 juta, untung berapa ya? kalau bilang hitung hitung duit cepat benar ya? kata si somat bang ATM mana yang bisa duit 50 juta, kagak ada ini kresek bang isinya duit, berapa 25 juta, pas bilang 25 juta tangannya langsung lo pergi deh, taruh tuh duit di meja benar jam 7 pagi Patimeh datang ke rumahnya. Ya Allah, Pak si Patimeh ternyata semalam enggak bisa tidur. Yukalibelkuluh Allah yang membolak balikan hatinya. Zikir doa bisa membuat istri Cuma kan dia semalam cerai kagak, cerai kagak, cerai kagak. Sampai dia datang pagi hari apa dia bilang? Biasa. Perempuan ada perempuan enggak? Tidak ada ya. Kata si Patimeh. Ya, gengsi nutupin gengsi. kan sudah minta surat cerai. Apa kata Pak Bang, saya datang bukan mau nengok lu. katanya anak kita sakit. Mana dia? Timah daripada lu masuk gangguin tuh anak lagi tidur. Lu lihat tuh di meja apa? Tuh duit di kresek Pak. Sifat Timah datang. Pas dia buka, bang duit dia. Sifat Timah nggak kerja di bang, tapi kalau hitung duit. enggak ada lima minit, ya Allah, bang, banyak penari duit, berapa? 25 juta, pak. kenapa? bang, maafin pati ini, bang ennama amruhu idha arada syai'an ayakulalahu saya sebenarnya, kalau waktu lama kita ya membahas ini, tetapi saya ingin mengatakan begini, pak Orang yang rajin berderma tidak harus kaya. Derma itu kerelaan hati. Cuma memang kalau kita pelit, itu yang membuat kita repot. ya. Apalagi pada istri. Saya mohon maaf, saya tidak terlalu melihat ini momentumnya kalender miladia kek atau kalender Hijriah. Tapi ini mau akhir tahun miladia. Nggak usah lihat berapa gramnya. Anda cari tahu, jangan beritahu dia. Pokoknya ukur-ukurlah pakai apa, kayak gitu. Anda beli dia cincin. Kenapa? Karena dalam hadis sahih, sadaqah yang paling utama itu adalah kepada keluarga. Anda dermawan di mana-mana. Coba lah ya Allah. Tiga tahun terakhir. Masih dipakai enggak cincinnya itu? Masih ya? Maksud saya, saya ingin mengatakan bahwa Kedermawanan itu tidak akan membuat otak orang jatuh miskin. Karena orang-orang yang berderma itulah yang membuat dia yang maha kaya tersenyum kepada hamba-hambanya. Tolong. Jangan pelit dengan istri. Di buku ini, kalau Anda ingin lebih mendalami. Di buku ini, Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman. Al Baitul Muslim Al Qudwah. Ya, ini ditulis Syekh Abu Al Hamid Rabi diterbitkan Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia LK3I menjelaskan bahwa ternyata ada masalah-masalah besar suami istri itu sederhana menyelesaikannya, Pak. Sederhana menyelesaikannya yaitu dengan Sifat kedermawanan kita sebagai suami pada istri. Mas. Sembilan tahun menikah. Mertua masih ada? Mertua masih ada? Hmm. Mertua sudah pergi haji? Alhamdulillah. Ibu mertua juga sudah pergi haji? Oh. Tenang benar ente kalau begitu ya. Oh. Ha? Saya waktu akan beli rumah pertama Apa kata istri? Ayah, kita beli rumah Atau berangkatkan haji orang tua Karena Nyak sama babe Orang tua aneh Udah pergi haji Tinggal orang tua istri Saya bilang, emang ayah sama ibu belum Ya sudah, tunda beli rumah Kenapa Kita berangkatin babe, Ya Allah Karena kita datang daftar Kita datang ke Departemen Agama Kita lobby sampai ke ini Alhamdulillah, Pak Ustaz sabar ya Mudah-mudahan dapat Waktu itu ada penambahan kota Tahun berikutnya, babi samanya pergi Haji Apa kata istri? Benar nih nggak apa-apa, kita tunda di rumah Masih banyak rumah, kok kagak hanyut Tapi apa Orang tua, dia Kalau kita sebut mertua ya Itu senangnya Luar biasa apa kata babinya? benar nih, saya dengar kalian mau pergi haji, nggak be? Insya Allah ada umur, ada rezeki kita bisa pergi haji, ya? apa mau beli rumah? tapi babi duluan, oh insyaallah, senang bukan apa-apa, besok-besok ente bikin salah, misalnya pengin niat lagi, itu babinya nggak marah-marah? wah ini anak baik, gitu. Shhh, jangan dicatat itu. jangan pelit ya Allah sebab kata Rasulullah SAW salasun muhlikat tiga hal yang paling membinasakan dalam keluarga selain nafsu yang diperturutkan salah satunya adalah pelit sifat kikir itu ya Allah coba saya tanya ente kerja cari duit buat siapa buat keluarga. Saya pernah lihat langsung ada orang berkeluarga. Ya Allah, saya tanya berapa tahun menikah, Bu? 20 tahun, Ustaz. Sederhana saya nanya. 20 tahun berapa daster yang dibeliin suami? Dua, Ustaz. Padahal istri itu bisa khusyuk salatnya kalau daster itu minimal satu qodilah. Kan daster itu 3. Mohon maaf, saya rinci. ada daster lengan panjang